Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi hayya quluba ahibaihi li shukri amhi. Fasbah Fasbah bi Qaniatan Wa la tarju syai'an ila minallah Alhamdulillah Aladhi Meyez kluub ahbabnya di rahmati di akhirat. Wassallallahu salamuh pada abdul man ma'ahma man almana kifat ta'amuli ta'amuli kifiyata ta'amuli bihadihi dunya fananju biha ilal akhirati habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina muhammad imam ahli syukri wal qanaati wa ala alihi al-mattuharina wa ashabihi al-tayyibina wa tabi'in tabiina lahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma ya Rabbana akrimna akrimna ya Rabbana bilkulub al-shakirah wal-qani'ah Allahumma ya Rabbana akfina bi an haramika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak Allahumma ya rabbana la taj'alna narju siwak Allahumma ya rabbana Allahumma ya rabbana Allahumma ya rabbana akhshurna ma'zumrati al-shakirin wa ma'a imamihim habibi rabbil alamin Allahumma yarabbana rizuknat tawbata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah mari kita senantiasa perbaharui syukur kita kepada Allah dengan kita mulai dengan senantiasa menafakuri merenungi apa yang telah Allah berikan kepada kita apa yang Allah karuniakan kepada kita maka dengan tafakur ini akan muncul di hati kita pengagungan terhadap nikmat tersebut dan setelah orang bisa mengagungkan nikmat maka saat itu ia baru bisa bersyukur kepada Allah yang sesungguhnya yang tidak pernah merenungi nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya Mustahil baginya akan bisa bersyukur dengan hatinya Mungkin lidah bisa berucap Alhamdulillah Tapi belum tentu itu semua dibarengi dengan hatinya Maka syukur hati itulah yang akan kita cari Syukur hati itulah yang harus kita hadirkan Sehingga itu yang akan mengundang abadinya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sehingga nikmat yang diberikan oleh Allah di dunia karena kita syukuri akan menjadi nikmat kelak di akhirat di saat kita menghadap Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab hikamnya Syekh Ibn Atwai as-sakandari kita masih di dalam muqattimah melanjutkan apa yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu kita waktu itu membahas tentang haid Pembahasan kaum ibu Kita membahas tentang haid dan kita sudah tahu rumus-rumus haid Dan jangan membicarakan yang lainnya sebelum bisa menghafal rumus haid Karena rumus dipermudah untuk memahami haid Ada lima rumus yang harus difahami Kemudian sekarang kita akan membicarakan tentang nifas darah yang keluar dari mohon maaf majelis yang mulia ini darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan seorang wanita ada tiga macam yang pertama darah head dan itu sudah kita bicarakan yang kedua Allah, adalah darah nifas yang akan kita bicarakan dan selain dari keduanya itu adalah darah rusak atau darah istihadah darah nifas adalah darah yang keluar dari farjinya seorang wanita setelah tuntasnya kelahiran sebelum berlalunya masa 15 hari dan tidak melampaui 60 hari dan tidak terputus-putus melebihi 15 hari darah nifas adalah bisa dikambangkan, dimudahkan darah yang keluar dari kemaluan dari farjinya seorang wanita setelah tuntasnya kelahiran sebelum berlalunya 15 hari maka dari definisi yang kami sampaikan bisa disimpulkan ada rumus. Orang baru bisa memahami nifas secara benar dan lebih mudah tentunya pembahasan nifas daripada pembahasan haid. Kemarin kita ingat bahwasanya kemarin masih kita ingat rumus tentang memahami haid bahwa di antara salah satu rumus untuk memahami haid bahwa darah yang keluar dari farji seorang wanita itu tidak boleh didahului oleh kelahiran, sebab kalau darah itu didahului oleh kelahiran, maka masuk babnya lain, yaitu bab nifas yang akan kita bahas jadi dalam nifas ini kita harus memahami empat rumus yang pertama darah nifas adalah darah yang keluar setelah tuntasnya kelahiran Setelah tuntasnya kelahiran. Kelahiran bayi atau bakal bayi. Jadi nanti tidak usah tanya kekuguran masuk atau tidak masuk. Sudah jelas. Pokoknya bayi atau bakal bayi asalkan menurut bidan itu adalah bakal bayi lakuk keluar dari rahimnya seorang wanita dan tuntas. Maka darah yang keluar setelah itu adalah darah nifas mohon maaf barangkali ada yang pernah bersentuhan dengan madhab yang lain kita di sini hanya berbicara dengan madhabnya Imam Syafi'i dahulu nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita singgung madhab yang lain karena kita akan berinteraksi dengan masyarakat Syafi'iyah di Indonesia maka akan kita hadirkan pemahaman had menurut madhab Imam Syafi'i biarpun ada madhab lain yang lebih gampang khususnya di dalam madhab Imam Abu Hanifah dan juga madhabnya Imam Malik tetapi kita saat ini ingin menghadirkan madhab Syafi'i dahulu yang lebih pelik, yang paling pelik urusan haid dan nifas, maka kita hadirkan dahulu. Nanti untuk memahami haid dan nifas dengan madhab lain paling gampang. Tuntasnya kelahiran lihat, sebelum tuntas belum, bayi masih separuh keluar darah belum, tidak disebut sebagai darah nifas. Atau bayi keluar, cuman kata bidan masih ada di dalamnya, nah, tuntas atau belum? belum tuntas, belum bisa disebut nifas jadi ada nanti kembar misalnya selagi bayi di dalam kandungan masih ada maka belum disebut tuntas sehingga jika ada darah yang keluar antara bayi pertama dan kedua maka darah ini belum bisa disebut sebagai darah nifas harus tuntas kelahiran kelahiran janin atau bakal janin yang sudah terbentuk daging atau sekumpal daging atau bentuk bayi yang jelas kalau sudah keluar kalau kata bidan aduh keguguran maka di saat itu langsung dia terkena nifas jika ada darah yang keluar setelah itu rumus yang kedua darah keluar sebelum berlalu 15 hari ini ada hubungannya dengan rumus head kalau rumus head tidak hafal tidak nyambung tapi kalau rumus head sudah hafal langsung paham sini jadi kalau ada orang melahirkan hari ini ditunggu besok kalau belum keluar darah sampai ditunggu besok ini sampai 15 hari lah kok lebih 15 hari tidak keluar darah baru keluar darah hari yang ke-16 maka ketahuilah hari yang ke-16 itu bukan darah nifas tapi sudah berubah menjadi darah had, karena rumus had salah satu rumus had adalah didaului oleh suci berapa hari? 15 hari nah ini jadi sebelum melalui berapa? 15 hari. Ini gampang. Pokoknya rumus harus dihafal. Jadi darah nifas itu bisa saja keluar setelah melahirkan tidak langsung. Seminggu baru keluar. Jadi kalau ada orang melahirkan hari ini, baru keluar darah minggu depan. Nifas atau haid? Nifas. Karena apa? Setelah tuntas kelahiran dan belum melewati berapa? 15 hari. Jadi kalau sudah lewat 15 hari, hitungan 15 hari ini bukan berkenaan hari ini hitung dari jam 24 jam kali 15 itu jadi bukan berarti ikut hari senin kalau kalau hitungan hari Arab kan makronya masuknya maghrib kalau hitungan masehi kan jam 12 malam bukan itu jadi jam satunya orang head dan nifas adalah jam di mana ia melahirkan atau keluar darah jadi misalnya kalau dia melahirkan jam 6 sore maghrib ya berarti 15 harinya ya diputer putar maghrib, ketemu maghrib baru sekali ketemu maghrib lagi sekali bukan atau mungkin siang hari jadi mulai hitungan pergantian harinya adalah di siang hari misalnya melahirkan di siang bolong jam 12 hari Rabu jam 12 maka itu hari pertama hari Rabu malam gemis belum jadi hari yang kedua ya hari Rabu siang contoh ini supaya faham hari Rabu siang keluar darah AA melahirkan atau yang head keluar darah head karena urusan ini adalah jam kapan dia keluar baru saat itu mulai dihitung mulai jam 12 siang masuk hari Rabu kan ini, jam 12 malam jam 1 hari apa hari Kamis, sudah masuk hari kedua atau belum kelahirannya ini belum, karena hitungannya adalah bukan hitungan hari itu kita tidak ada urusan hitungannya adalah punya hari sendiri dan punya tanggal sendiri orang head maka head pertama kali head darah keluar itu adalah tanggal 1 biarpun di penanggalan tanggal 28. Jadi orang head punya tanggalan khusus. Jadi nanti dia tuh 24, 24, 24, 24 kali sesuai dengan hitungan-hitungan hari. Jadi yang dimaksud 1 hari 1 malam adalah 24 jam. Nah ini. Darah head yang keluar eh, darah nifas sebelum berlalu 15 hari. Jadi hitungannya kalau jam 12 yang melahirkan ya tinggal muter 24 jam, 24 jam, 24 jam 24 jam, nanti di setelah kenap 24 kali 15 lah kok keluar dari itu belum keluar darah maka setelah itu baru keluar lebih dari 15 hari 15 x 24 maka darah yang keluar itu bukan darah nifas lagi tapi sudah berubah menjadi darah head, itu jadi rumus yang kedua rumus yang ketiga adalah darah tidak boleh Melebihi 60 hari Jadi kalau ada darah terus keluar Kok sampai lebih dari 60 hari Maka saat itu adalah bermasalah Seperti halnya Halnya di dalam head tidak boleh melebihi berapa? 15 hari, maka kalau ada darah had kok melebihi dari 15 hari maka saat itu darah bermasalah, dan begitu juga darah nifas, kalau melebihi 60 hari, maka itu darah bermasalah, jadi darah tidak boleh lewat dari 60 hari yang keempat di saat darah terputus tidak boleh lebih dari 15 hari di saat darah terputus maka masa terputusnya tidak boleh lebih dari 15 hari itu sebenarnya lanjutan dari yang tadi yang nomor 2 tadi, begini ada seorang wanita mengeluarkan darah nifas, habis melahirkan keluar darah, namanya darah apa? nifas, 5 hari keluar darah setelah itu kok berhenti lah berhentinya ini dihukum darah nifas atau tidak? dilihat jika mungkin tanggal 5, 5 hari keluar darah nifas kemudian tanggal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tanggal 15 berarti masih 10 hari, 10 hari berhenti keluar lagi maka darah yang kedua ini masih disebut sebagai darah nifas karena masih di dalam irama 60 hari ya dalam lingkup 60 hari dan di saat, saat terputus belum melebihi berapa 15 hari tapi kalau ini yang bermasalah keluar darah lima hari setelah keluar darah lima hari berhenti 167 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 baru keluar darah berapa berapa berhenti 17 hari, lihat ini masuk rumus apa kira-kira hate, karena apa, berhentinya lebih dari 15 hari maka setelah berhenti kok keluar darah lagi itu masuk pembahasan hate, karena syarat hate adalah harus didahului oleh suci berapa 15 hari jadi tidak ada nifas dua kalau sudah kelebihan 15 hari, keluar dari nifas tapi kalau masih keluar kurang dari 15 hari atau 15 hari kurang dari 15 hari maka darah yang pertama nifas, ini nifas lagi, diantara nifas, disebut sebagai nifas juga. Lima hari keluar darah, sepuluh hari bersih, lima hari keluar darah, lima hari yang pertama darah nifas, lima hari nanti yang kedua itu juga darah nifas, sepuluh hari antara lima dengan lima, juga dihukumi darah nifas di dalam matyab kita, Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Itu selesai ya. Rumus itu sangat sederhana. Diulang, bahasanya darah itu adalah, keluar setelah tuntasnya kelahiran janin atau bakal janin jadi janin atau bakal janin supaya terjawab kalau ada orang tanya keguguran biar nanti meringkas waktu nanti jangan sampai ada gimana hukumnya keguguran wah ini bermasalah nih biar meringkas tidak ada yang bertanya masalah keguguran nanti kemudian yang kedua adalah darah tidak boleh melebihi 60 hari ah, enggak, yang kedua darah tidak boleh keluar lebih dari 15 hari jadi tidak boleh keluar harus sebelum 15 hari sudah keluar darah baru nifas jadi ada wanita yang tidak punya nifas ada mungkin wanita tidak punya nifas melahirkan bersih ditunggu esok lusa sampai selesai sampai melebih dari 60 hari kok enggak enggak ada nifas cuma nanti ada koidah bagaimana kita cara menunggunya ini ini masalah lain kita akan fahamkan rumus dahulu baru nanti permasalahannya yang ketiga adalah Darah tidak boleh lebih dari 60 hari Sebab kalau darah melebihi 60 hari Maka itu menjadi bermasalah Telah bercampur Antara darah nifas, darah haid, dan darah istihadah Itu Kalau darah lebih dari 60 hari Berarti darah telah bercampur antara darah haid, nifas, dan istihadah Bercampur Kemudian yang kelima syarat yang kelima adalah di saat darah terputus-putus di saat terputus tidak boleh lebih dari 15 hari selesai baru orang itu faham nifas umumnya darah nifas itu adalah 40 hari cuman umum ini dijadikan patokan. ada seorang wanita cirebon keluar darah nifas 10 hari setelah itu bersih beberapa hari katanya pak kenapa kau tidak sholat bu nunggu 40 hari ya, ini adalah kesalahan kaprahan yang sudah tersebar Jangan disalahkan orang awam bu, ya Orang awam memang jarang haji barangkali, ya Ya disalahkan ustadznya nih, ustadznya belum ngajar baru sekarang Empat tahun, enam tahun di Cirebon ngajar head baru sekarang, ya kan Ini yang salah nih, salahkan ustadznya gitu saja, sudah Makanya ada orang kok sering 40 hari 40 hari itu umumnya orang darah nifas Nampak darah nifas bisa 10 hari Bisa 15 hari Misalnya keluar darah 10 hari, setelah itu kok berhenti Berhentinya lebih 15 hari, selesai. Tidak ada nifas lagi. Baik, ini adalah darah nifas. Jadi kalau ada seorang wanita, nanti masalah cara menunggunya. Berapa hari seorang wanita boleh menunggu nifas? Permasalahnya, diperkenankan menunggu nifas 15 hari. Misalnya, hari pertama seorang melahirkan, otomatis besok tidak usah sholat, boleh? dua hari tidak boleh sholat, boleh? asalkan ini orang yang belum pernah punya kebiasaan nifas selanjutnya sampai 15 hari, lakukan 15 hari bersih berarti terbukti dia tidak kena nifas, tinggal wajib mandi besar karena dia melahirkan mandi wiladah, mandi melahirkan ini adalah urusan nifas jadi masalah permasalahan nanti dahulu kita perlu untuk memahami rumusnya jadi setiap orang yang melahirkan di janin, maka janin dan sudah tuntas, maka itu disebut sebagai nifas darah yang keluar setelahnya lah kalau ada bayi kembar, ini permasalahan mungkin satu-satu, permasalahan bayi kembar bagaimana cara menghukuminya selagi bayi itu belum tuntas, maka belum disebut nifas kapan kembar itu disebut kembar yang sesungguhnya kembar yang sesungguhnya adalah jika bayi yang pertama dengan yang kedua tidak lebih dari 60 bulan ya kalau bayi yang pertama dan kedua tidak lebih dari 60 bulan 6, 60 bulan 6 bulan bayi 60 bulan ibunya yang pusing langsung bisa terbang itu lahir nanti jadi kalau ada bayi, berarti kalau bayi setelah bayi yang pertama lahir baru yang kedua lahir 60 bulan, itu namanya sundulan itu, bayi, bayi lahir baru baru lagi, itu bukan kembar tapi kalau dalam irama 6 bulan sebelum 6 bulan sudah lahir lagi, maka itu disebut sebagai kembar di dalam fikih madhab syafiq jadi begitu, kalau ada seorang melahirkan bayi lah kok masih di dalam kandungannya ada kata bidan Berarti ibu tidak usah mikir hukum nifas Kalau darah tidak keluar lagi ya sudah Ibu tinggal mandi, mandinya mandi Wiladah mandi besar karena melahirkan Kewajiban mandi kan diantaranya adalah melahirkan Orang kalau habis melahirkan wajib mandi Nifas wajib mandi, had wajib mandi Bersenggama wajib mandi biarpun tanpa keluar mandi Keluar mandi tanpa senggama wajib mandi Lima hal Yang mewajibkan mandi kan ada lima Bersenggama dengan memasukkan ini aduh supaya ada mamam biarpun tanpa keluar mani tanpa keluar mani sudah wajib mandi atau keluar mani tanpa senggama wajib mandi melahirkan nifas head itu lima hal yang mewajibkan mandi nanti yang terakhir ada tambahnya orang mati wajib dimandikan yang mandikan orang lain bukan dirinya sendiri maka tidak usah dimasukkan di sini. jadi lima ini maka kalau ada orang melahirkan itu wajib mandi cuman mohon maaf ini sering salah kaprah di masyarakat kalau orang lagi dalam keadaan nifas ini yang sering salah haram mandi besar ini haramnya harus dijelaskan nih cuman biasanya ada yang ngantuk nih, murid ngantuk atau ustad ngantuk cuma membaca di kitab, setiap habis melahirkan kan wajib mandi sehingga ada ibu-ibu yang melahirkan dipaksa harus mandi besar padahal masih mengalir darah di dalam dirinya yaitu darah nifas jadi dalam keadaan orang keluar darah head atau darah nifas, kalau mandi besar hukumnya haram mandi besar itu mandi dengan niat bersuci tapi kalau keramas boleh enggak Bu? ya boleh, kalau tidak keramas kan pusing tamunya nanti Kramas boleh, masuknya niat mandi besar misalnya dalam keadaan nifas kok dia aku niat mandi besar untuk ngangkat hadasnya kelahiran haram lah ini kesalah kaprahan jadi kalau ada orang melahirkan kok tiba-tiba ketumbuk nifas, gak wajib mandi mandinya nanti kalau selesai nifas bahkan kalau ada orang punya hadas lima bu cukup wajib mandi sekali setelah tuntas sebelum tuntas masih ada hadas ada darah yang malir gak boleh mohon maaf ada seorang istri baru digaulik oleh suami habis digaulik oleh suami belum sempat mandi besar kok datang head tidak boleh mandi besar dalam keadaan head sebab hukumnya haram sebab mandi besar itu adalah ibadah dan ibadah itu tidak boleh main-main kalau ada orang merasa dirinya masih ada darah yang rembes keluar berarti biarpun dimandikan seribu kali tidak akan bisa bersih dia tahu seperti itu kenapa mandi besar maka hukumnya main-main dan itu dikatakan ulama haram hukumnya ini tolong diperhatikan ini ini orang saling salah kaprah jadi habis kelahiran dipaksa suruh mandi sampai ada orang datang untuk ada kitab di fatul mu'in ustaz bacanya dari belakang atau dari depan <tuh> <tuh> kalau bacanya sambil dari belakang sambil ngantuk bisa ketemu gitu-gitu. jelas bahasanya kalau di saat melahirkan kemudian ditumpuk oleh nifas maka saat itu kelahirannya mandi melahirkan tidak usah nunggu saja setelah selesai tuntas dari nifas jadi ada orang punya hadas lima wajib mandinya sekali mohon maaf ini contoh saja biar gamblang gak usah pusing habis digaulik oleh suaminya sekaligus seorang wanita itu keluar mani berarti punya kewajiban dua ya habis begitu melahirkan ini rupanya hamil tua, melahirkan habis melahirkan nifas habis nifas, nifasnya panjang 59 hari ya. keputus beberapa jam masuk head lagi Aduh. lengkap Aduh, mandinya gimana ini? Mandinya sekali saja. Saya niat ngangkat hadas besar. Selesai. Jadi tidak usah ditumpuk-tumpuk mandi besarnya. Ingat, di saat wanita masih keluar darah, makanya biasanya kalau kita menyampaikan fakeh, ada fakeh yang orang sering salah paham. Termasuk kemarin cara menghitung head, kalau ada orang 17 hari keluar darah head, langsung dua hari adalah istihadah, 15 harinya adalah head. Itu adalah salah. Biasanya kita tekankan orang yang sering salah salah paham Di dalam hal ini juga. Kalau ada orang melahirkan, setelah melahirkan kok ketumpangan nifas darah keluar, maka saat itu dia tidak boleh mandi besar. Dan jika mandi besar, hukumnya adalah haram. Sebab mandi besar adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh main-main. Orang yang tahu dirinya masih ada hadas darah keluar, lah kok mandi besar, dia tidak akan terangkat. Maka karena itu, maka dia tidak boleh mandi. Tidak terangkat. Kalau dia masih mandi, main-main. Hukumnya adalah haram. Ini saja. Barangkali masalah darah nifas itu rumusnya. Adapun nanti pertanyaan-pertanyaan yang di itu bisa saja intinya rumus. Kalau sudah ada rumus, nanti ada pertanyaan, itu bisa dikembalikan ke rumus semuanya. Selesai insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan kepada kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada al hikmah Bismillahirrahmanirrahim Al hikmah ke-58 hikmah yang ke-58 Hikmah yang ke-5 yang ke-58 Ma basaqat Qala al-musannifu Rahimahullahu ta'ala Nafa'anallahu wibbihi Wabi'ulumihi Wabi'ulumikum fiddaraini Amin Ila anqal Ma basaqat Aghsanu dhillin Illa ala badri tam'in Ma basaqat Tidak akan memanjang Perpohonan tidak akan gede dan memanjang Apa itu? Ranting-ranting kehinaan Artinya kehinaan seseorang tidak akan berlama-lama Illa ala badri tam'in Kecuali karena Kehinaan yang ditanam atau tumbuh dari benih ketamaan jadi yang menjadikan orang berlama-lama dalam kehinaan itu adalah karena ketamakan yang ada di dalam hawa nafsunya, di dalam dirinya kehinaan yang panjang sehingga di dalam segala urusannya kalau dibangun atas dasar tamaknya seseorang maka hina siapapun yang mau bekerja berangkat dari ketamaannya kepada dunia lihat dia sudah tidak berfikir halal atau haram yang penting duit banyak saya cepat bangun rumah hidna itu urusan pekerjaan belum lagi urusan-urusan yang lainnya mau menikah lihat Nabi Muhammad yang menyebutkan kalau ada orang Menikahi seseorang hanya karena kekayaannya tamak kepada kekayaannya dia akan dihinakan dia terhina sebelum dihinakan masuk rumahnya sasa sudah matanya bingung lihat wah ininya wah itunya uh, hina sehingga kalau dengan kehinaannya itu dia akan terjerumus lagi dalam kehinaan tidak akan tegak yang namanya amar ma'ruf nahi munkar atau menasihati suami karena suaminya kaya kalau saya nasihati nanti saya dimarahi dicerai diusir lagi ah ya. Hina Seorang laki-laki menikahi dengan seorang perempuan Lihat karena tamak dengan hartanya Hina dia Jadi budaknya perempuan tersebut Yang datang kepada pejabat Karena tamak kepada fulusnya Lihat Duduknya pun tak jenak Masya Allah Hina Orang yang datang kepada orang kaya Karena mengharap hartanya Hina dan disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man tawadu aligani li ginahu, zahba anhu tulu tadi Kalau ada seseorang tawaduk kepada orang kaya, rendah kepada orang kaya, karena mengharap dunianya telah hilang dua pertiga agamanya. Siapa saja Ustad, bukan Ustad sama. Dan sebaliknya, kalau orang tidak mengharap kepada dunianya orang tamak kepada urusan dunia maka dia akan berwibawa biarpun kelihatan bentuknya adalah faqr ada pada zaman sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ada salah satu sahabat nabi yang bernama Rib'i bin Amir Rib'i bin Amir itu suatu ketika Diutus oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu itu ada Kaisar yang di Persia meminta. Untuk menyelesaikan permasalahan ini kirim utusan kepada saya. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mengirim orang yang siapa-siapa. Dikirim orang biasa saja. Ahli Iman yang bernama Sayyidina Amir. Sayyidina Rib'i bin Amir. Pergilah wahai Rib'i rib engkau ke Kaisar. Datanglah ribi ke Kaisar. Dia tidak pernah ragu di saat mengetok pintu gerbangnya. Sang pengawal pada bingung. Saya utusan daripada Sayyidina Sa'ad bin Abi Wakas. Buka pintu. Ibuka pintu. Dan dia tidak pernah merendah, tidak pernah merundukkan punggungnya kepada sang raja. Dan dia dengan sederhananya diletakkan kudanya di situ begitu saja diikat, diikat di tempat yang tidak boleh mengikat di situ kecuali. Keluarga Kaisar dilarang saya tamu, saya diundang, saya tidak pernah minta datang ke sini. Datang dengan tongkatnya, yang tongkat itu dicericat sampai merusak, karena dia orang tua, sampai merusak karpet terpal apa karpet kotivah yang biasanya digunakan jalan oleh sang Kaisar. Dan kemudian di saat diduduk, disuruh disuruh duduk di belakang, dia mengatakan tidak. Saya diundang di sini. Saya harus duduk memilih tempat yang aku suka. Duduk di samping sang raja. Kaisar mengatakan biarkan dia. Akhirnya apa? Dia duduk di dekat kaisar. Saya datang ke sini diundang maka saya boleh duduk memilih. Kemudian kamu membawa pesan apa kira-kira datang ke sini? Artinya untuk diplomasi antara negara dengan negara. Arif'i menjawab dengan penuh ketegasan aku datang ke sini untuk mengeluarkan orang dari menyembah hamba-hamba Allah untuk menyembah kepada Tuhannya hamba-hamba Allah dengan bahasa tegas padahal dia bajunya cumbang-cumbang tidak pakai model macam-macam jadi gak usah perlu pakai mobil mewah tidak usah pakai baju mewah dia ala kadarnya datang kepada sang kesar dengan kesederhanaannya setelah selesai pulang kesar mikir ini utusannya saja punya keberanian kayak begini dan punya wibawa yang modelnya compang-camping saja ada wibawa menjadikan takut hibah di musuh nah ini hibah punya wibawa di depan musuh yang menjadi yang kita jadikan contoh kenapa orang ini bisa semacam itu Kadang dia sudah tidak mengharap kecuali Allah datang kepada kaisar tidak ingin dia mengharap pemberian dari kaisar. Nah ini yang datang ke tempatnya sultan, raja, pejabat. Kalau sudah merengek, kata Imam Ghazali, rahimullah taala dia rendah. Lihat, raja ngomong apa saja dia ngomong, ya, iya, iya, iya. Kadang-kadang dikemas dia. Yang penting iya dulu nanti kan kianat lihat sudah enggak baik. Jadi tidak ada alasan bagi orang untuk dekat kepada orang kaya karena kekayaannya boleh dekat kepada raja karena ia ingin mengingatkan sang raja bahkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dan juga Imam Haddad menyebutkan kalau engkau melihat seorang alim keluar masuk rumahnya sultan tidak perlu lagi kamu belajar kepadanya Allah, ya imam ini zamanmu dijawab zaman saya semacam ini zamanmu lebih parah lagi sekarang ini ini zaman-zaman rusak jadi ya, tidak boleh nah ini kapan? kita bangun dari mana? dari hilangnya rasa tomah Lomak memang tidak bisa kita pangkas total. Karena apa? Manusia diciptakan oleh Allah adalah ada hubungannya dengan manusia, dengan harta. Zuinalinna syubushahwati min alnisai walbanini walqanatirin mukantarat min alzahabi walfitati. Allah sudah sebutkan ada di dalam diri kita kecintaan kepada anak, istri yang punya gelang emas, yang punya ini, cinta kepada itu semuanya. Akan tapi bagaimana kita untuk menyelamatkan daripada kehinaan adalah. Berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahawa orang yang merengek kepada orang lain dalam keadaan dia cukup maka dia dibangkitkan di akhirat nanti dalam keadaan mukanya itu adalah tidak berdaging semua orang tahu bahasanya dia adalah pengemis dalam keadaan dia sudah cukup hina sekarang itu masya Allah kalau giliran ada santunan yang kaya jadi melarat. Giliran ada sumbangan, ya. Giliran ada santunan, ya. Santunan semua ya yang kaya pengin dapat bagian luar biasa. Kalau giliran pamer milik ah milik saya bisa saya punya ini sombong dengan hartanya. Nah ini yang luar biasa yang namanya tomak itu mengharap kepada manusia apa hmm, harta bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi merendahnya manusia kepada hamba Allah bukan karena Allah itu hakikat tomak. Kalau bukan karena Allah, mungkin karena jabatannya. Rendah. Ustaz dekat sama pejabat hanya ingin diberi kesempatan untuk ngapain? Untuk dapat bagian ya mungkin jadi apa. Nah utubillah, rendah. Siapapun, kok ustaz Bukan ustaz pun sama. Dekat sama raja hanya ingin dapat jabatan. Lihat, dia akan bisa menjilat melakukan apa saja untuk sang raja. Dan tidak ada baiknya orang yang semacam itu. Maka yang perlu kita... Pangkas adalah bagaimana kita bisa melewati kehinaan ini sehingga kita bisa mendapatkan kekayaan, hilangkan ketamakan dan kita pernah bahas masalah tamak yang tamak itu sungguh mengerikan disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya serigala madibani doriyani dalam riwayat jaiani ursila fizaribatihkanamin dua serigala yang dilepaskan di kandang di, di sekelompok kambing itu ternyata tidak bisa melebihi ganasnya orang yang cinta kepada pangkat cinta kepada harta dan cinta kepada dunia Obbulmal. dan itu lebih merusak cinta kepada dunia cinta kepada harta itu lebih merusak luar biasa merusaknya bukan tanggung-tanggung saudara pun bisa di dilawan gara-gara urusan warisan dan perang dunia pun karena itu semuanya jadi yang namanya manusia lebih ganas daripada binatang yang namanya serigala jika di dalam hatinya ada ketamaan maka yang perlu kata Ibn Atta'ila Saqandari di sini dihubungkan dengan hikmah yang sebelumnya menata hati kita bagaimana di saat kita itu mencari harta maka kita juga selamat dan kita tawaduk kepada orang selamat kita boleh tawaduk Tadallul, kita merendah kepada manusia tapi karena Allah mulia contoh merendah kepada orang tua merendah kepada orang tua itu karena Allah mulia karena Allah yang memerintahkan jadi kita boleh merendah kepada hamba Allah karena perintah Allah hormat kepada orang tua ngabdi kepada orang tua seorang istri kepada suami seorang murid kepada guru ini perintah yang muda kepada yang lebih tua kalau misalnya ada orang kaya datang kepada kita kita menghormati dia karena tuanya karena ubannya bukan karena kekayaannya, cuman kalau kita sudah menghormat, ini semuanya melihat diri sendiri, yang ustad dan bukan ustad, bagaimana perilaku kita dengan si kaya dan si miskin, si miskin mengetuk rumahnya, katanya pak, saya lagi capek, giliran si kaya, saya tidak capek, loh, waktunya sama, kenapa kalau si kaya memanggil dia tidak capek, giliran si miskin yang datang, dia capek, yang datang orang biasa, saya sibuk, tapi giliran pejabat yang datang, saya jadi tidak sibuk, nah ini adalah musibah, dalam hal-hal kayak begini ini, jadi perlu kita ingin memangkas yang namanya ketamakan ini dan itu perlu proses, perlu proses. Sehingga kalau orang mau bekerja lihat indah. Kita pangkas ketamakan ini. Perlahan demi perlahan kita perangi bahwasanya itu yang menjadikan sebab kehancuran kita. Karena ketamakan itu berangkat daripada mengagungkan dunia dan sudah pernah kita bahas di dalam silsilah membersihkan hati kalau sudah namanya hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Biarpun hadis ini orang mempermasalahkan, para ahli hadis mempermasalahkan kesuhihannya. Akan tapi maknanya benar bahasanya kalau sudah orang mengikat hatinya dengan dunia, segala kesalahan banyak bisa, bisa datang kepadanya tanpa diduga-duga sumber kejahatan adalah dunia maka mencari dunia karena Allah subhanahu wa ta'ala nah sekarang kita ingin kembali bagaimana kita ingin melewati namanya kehinaan tamak kehinaan yang ditimbulkan karena tamak kita ingin kembali kepada kemuliaan ada beberapa hal yang harus kita kita laksanakan ini Ibn Attaw al kalau hikmah sebelumnya berbicara tentang uh, hubungannya seorang yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dunia dan kita sekarang berbicara tentang sebab kehinaan adalah karena tamaknya untuk kembali untuk menjaga hati diri kita untuk tidak terjurus dalam tom'a adalah kembali kepada Allah hati menguatkan rasa yakin kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada orang pensiun dini, tidak usah gundah yang ngasih rizki bukan manusia di PHK tidak usah pusing kenapa yang memberi rizki bukan perusahaan tersebut ini kadang-kadang orang itu seolah-olah dunia itu sempit, dipikir yang bisa memberikan makan dia adalah hanya perusahaan itu. Ada berita bahwasanya ada perampingan pegawai di sini. Nanti ada yang mau di pensiun kini pusing sudah kudus seolah-olah dunia ini hancur. Kenapa semacam itu? Itu yang menjadikan manusia tidak ditolong oleh Allah subhanahuwataala. Yang mempercaya Allah akan ditolong oleh Allah subhanahuwataala. Yang kembali kepada Allah akan ditolong oleh Allah. Kita perlu menguatkan hati kita in yansurkum ana in yansurkumullah fala ghalibalakum dalam Al-Qur'an disebutkan in tansurullah yansurkum kalau kita sudah kembali kepada Allah yang akan tolong dan kalau sudah Allah yang menolong tidak akan ada yang bisa mengalahkan ada seorang alim di, di Said An-Nursi seorang alim besar yang bernama Badiuz Zaman Said An-Nursi waktu itu ada peperangan dengan Rusia belum lama orang ini di abad-abad-abad ini sudah meninggal lama. An Anurusi ini suatu ketika ketangkap. Lalu dipenjarakan. Dan di penjara itu setiap datang pengontrol dari pihak Rusia. Tidak tahu apa jenderalnya atau apanya. Semuanya tawanan pada berdiri. Dia saja yang tidak berdiri. Dia tidak berdiri. Lalu, pengontrol tawanan ini terhenti kepada sahbadi uz zaman sa'id An nursi Lalu, ditanya, kenapa kau tidak berdiri? Dia tidak takut kecuali kepada Allah, ngomong apa? Saya, agama saya melarang hormat dan berdiri kepada musuh-musuh Allah dengan jawaban semacam itu, naik pitam langsung di diambil dan akan dihukum, mau dihukum bunuh subhanallah, yang nolong adalah Allah di saat tidak dihukum bunuh, ternyata atasannya orang yang ingin menghukum bunuh mengatakan lepaskan orang itu dan beliau adalah penulis besar dia punya buku-buku menulisnya dalam bahasa Urdu dan sudah diterjemahkan dengan karangan karangannya luar biasa berjilid-jilid itu adalah seorang alim besar Said Nursi An Nursi Badiuz Zaman. Lah itu apa yang menjadikan dia berani itu? Kepercayaannya kepada Allah dan dia percaya kepada Allah, Allah akan tolong. Kita perlu membangun kepercayaan kepada Allah dalam banyak hal. Saidul Al Habib Ali Al-Jufri pernah bercerita. Suatu ketika ada di saat BTC, kasus BTC di Amerika itu orang-orang yang berjilbab itu benar-benar terancam. Orang Islam tertuduh. Orang Islam terjepit. Itu yang menjadikan keresahan bagi kaum muslimat di saat mereka mengenakan jilbab dan kerudung. Ada satu keluarga yang berpegang dengan penuh keyakinan bahwa selagi Allah memerintahkan, Allah tidak akan membiarkan. Pasti Allah akan menjaga. Dia tetap berprinsip, saya harus pakai kerudung dan pakai cadar. Lalu suaminya bilang, sudah lama, gak usah pakai kerudung, gak usah pakai cadar kan darurat, darurat maksudnya karena saat keadaan tidak nyaman kalau kamu pergi ke rumah temanmu gunakan baju seperti bajunya orang Amerika biasa, orang-orang yang lainnya biar orang tidak mencurigai kamu, dia mengatakan tidak pak, karena ini perintah dari Allah dan saya yakin Allah pasti membela saya suaminya khawatir deg-degan, akhirnya dipanggil taksi, akhirnya naik ke dalam taksi diantarkan sang istri ke rumah temannya, kebetulan temannya adalah seorang yang agamanya beda, ya teman Setelah masuk ke rumah temennya, yang ngobrol lama-lama, giliran pengin pulang. Sang wanita berjilbab dan bercadar, ini pengemitan kepada temennya. Rupanya temennya sadar ini. Wahai kawanku, saat ini kan saat tidak aman. Kalau kamu pulang sendirian, barangkali nanti bermasalah di jalan akan ditangkap oleh polisi-polisi. Dia mengatakan, ah tidak, tidak apa-apa. Saya yakin Tuhan saya bakal melindungi saya rupanya kawannya yang beragama lain itu juga mikir apapun bentuknya dia kan kawan dia tiba-tiba manggil polisi manggil polisi lalu polisi datang ada apa tolong pak polisi antarkan ibu ini ke rumahnya dan jaminannya saya akhirnya diantarkan oleh polisi sampai ke rumahnya suaminya kabit gemeteran kok ada polisi datang rupanya apa polisinya justru mengantarkan istrinya aman karena dia percaya bahasanya adalah perintah Allah ini ini apa ancamannya bakal ditangkap di Amerika sekarang urusan kerjaan gaji 700 ribu lepas kerudung 900 ribu lepas kerudung mohon maaf ini ini karena apa ketamakan kepada harta ini harus kita pangkas Allah masih bisa memberi rezeki dengan yang halal dengan bersih kapan itu kita bangun keyakinan bahkan ini adalah rumus selagi engkau bisa menolak yang haram maka Allah akan mengirim yang halal lebih dari lebih banyak dari yang engkau tolak menolak yang haram Allah akan mengirim yang halal lebih banyak daripada yang kita tolak jadi perlu kita bangun kekuatan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak orang mencari pekerjaan pusing Mencari pekerjaan pusing, pekerjaan pusing sehingga yang diambil yang penting saya dapat pekerjaan Kalau tidak nanti ini kesempatan emas, tidak ada lagi dengan bahasa orang awam Kesempatan tidak keluar, tidak datang dua kali, siapa bilang? Banyak Kesempatan tidak datang dua kali, ya, ini rumus dari mana itu? ya Kesempatan tidak datang dua kali, ambil kapan lagi, mumpung, masya Allah Akhirnya mengambil pekerjaan tidak pernah memikir halal haramnya itu adalah karena ketamakan, terlalu berambisi untuk mendapatkan harta mungkin orang memilih bekerja di tempat yang jauh jauh dari keluarganya seorang wanita jadi tidak terhormat karena mengejar tamak rakus dan itu tetap tidak, tidak akan kaya jadi kefakiran yang sesungguhnya adalah jika ada tamak di dalam hatinya sampai digambarkan kalau dikasih oleh Allah satu lembah emas dia minta lembah yang kedua Dikasih lembah yang kedua, minta ketiga. Kapan cukupnya? Mulutnya dikasih tanah baru puas. Itu orang dengan dunia. Hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kembalikan tikhoh atau kepercayaan kita kepada Allah, bahwasanya Allah yang maha menolong semua dari kita. Ayo di saat kita mencari rizki, mencari art, Allah yang akan menolong. Kita kembalikan kepada Allah. Tidak, Allah bakal menolong saya. Kemudian yang kedua adalah ingat, sering mengingat kematian, ya. Bahasanya masa hidup kita ini di dunia ini hanya sebentar Artinya apa? Di saat orang diuji dengan capek Ketahuilah kalaupun kita capek tidak lama 60 tahun 70 tahun Mungkin ada yang 50 tahun Ada yang 80 tahun Lihat apa artinya kalau kita enak-enak di dunia Tapi ternyata di akhirat nanti kita capek Sehingga ini menjadi kontrol Dia tidak akan mengambil sesuatu di dunia ini Yang sekiranya bakal menjurumuskannya di akhirat nanti mohon maaf kalau tadi kami mencontohkan orang yang pakai kerudung, bukan urusan pakai kerudung dan tidak kerudung, banyak orang solehah, ha? ya? banyak orang yang ini bukan berarti penghinaan kepada yang tidak pakai kerudung, tidak hanya sekedar contoh, sekarang ada orang meninggalkan sholat bukan saja urusan kerudung khawatir nanti kok ini singkat, nah yang pakai kerudung bisa saja dia di saat tidak pakai kerudung menyesal dan menangis, Allah akan mengampuni yang bermasalah adalah orang tidak pakai kerudung sombong atau pakai kerudung sombong merendahkan orang yang enggak pakai kerudung juga enggak benar itu hatinya. Jadi urusannya adalah urusan hati. Memang pakai kerudung adalah kewajiban. Kita pengin membangun kepercayaan. Jangan sampai kita rela menjual agama kita hanya untuk rupiah, tidak ada nilainya. Uang yang kita dapatkan untuk menutup dosa kita belum tentu bisa. Bisa saja urusan salat, sampai ada orang tidak salat. Sampai ada orang harus mengerjakan yang haram di tempat itu. Sehingga tidak berpikir lagi tidak pernah berpikir yang halal ini kembali kepada Allah yang kedua adalah ingat kematian ingat akhirat ini luar biasa penting kata Ibn Haddad ini kalau sudah orang tidak bisa sadar-sadar kerakusannya kepada dunia berlebihan suruh ingat akhirat ingat akhirat apapun bentuknya engkau akan mati persiapkan dirimu untuk mati dan dunia yang kau piri yang kau kumpulkan pun akan engkau tinggal tapi kini berpikir cerdas Al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah yang senantiasa berpikir setelah kematian. Di saat bekerja cari duit yang banyak dipikir adalah duit saya ini bermanfaat tidak nanti setelah saya mati. Begitu. Jadi kalau menjadi kaya kaya selamat ini sehingga kaya ya Allah saya duit kok banyak banget miliaran. Bagaimana ini banyak pondok yang belum saya bantu masjid belum saya beresin. Ah digunakan untuk yang baik. Kayanya kaya selamat. Maka siaplah untuk menjadi orang kaya. Siap menjadi orang kaya. Kaya yang sambung dengan Allah. Di saat melarat dia kenal Allah maka di saat kaya Insya Allah kenal Allah di saat melarat gak kenal Allah kerjanya asal-asalan, yang penting dapat duit kalau kaya, oh dijamin tidak ingat Allah itu, kalau dari awal di saat bekerja yang kecil, mulai dari mohon maaf yang rendah, yang gaji sehari 30 ribu, 40 ribu terus, dia ingat Allah terus, menyisihkan uangnya untuk nyumbang si fakir, menyisih uangnya untuk terus, ini dibangun lah insya kartu melazi dan, dan nakum, maka di saat orang itu menjadi kaya, Allah akan bantu dia, hatinya tetap nyambung maka menjadi kaya-kaya yang selamat kaya yang baik tapi kalau dari awal sudah tidak dididik dirinya kalau menjadi orang kaya Masya Allah kalau ada orang fakir berbuat jahat sebatas kefakirannya itu tapi kalau sudah orang kaya raya berbuat jahat apa saja bisa dilakukan Na lebih gede nerakanya lebih dalam nerakanya maka itulah harus kita senantiasa mengingat dunia mengingat akhirat agar kita itu dengan dunia semakin tidak terikat boleh orang mencari dunia. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Carilah dunia. Nikmati dunia. Akan tapi jangan sampai cara menikmati kita dunia itu ternyata hanya untuk meneguk neraka. Merasakan neraka. Jangan sampai kita ingin mendapatkan seksa. Nah ini. Kemudian setelah itu. Uh, yang ketiga memahami hakikat kemuliaan. Itu apa? Bukan di baju. Hakikat kemuliaan bukan di mobil mewah. Hakekat kemuliaan sekarang orang menganggap kemuliaan di baju rendah sehingga ia akan disibukkan dengan membeli baju mengenakan baju yang mewah pakai mobil yang mewah diberi kemuliaan ada di situ itu kan kemuliaan ahli dunia kemuliaan yang sesungguhnya adalah akhlak yang mulia biar pun anda pakai mobil Mercy misalnya baju anda mewah tapi anda tidak punya akhlak siapa yang akan melihat anda Orang jahat pun tidak akan senang dengan orang yang tidak berakhlak baik. Akan tapi sebaliknya, apa yang anda miliki ternyata anda berakhlak yang mulia, itulah rib'i, yang ada wibawa di depannya. Kaisar. Rib'i ada wibawa di depan kaisar, padahal tidak pakai mobil mewah, tidak pakai baju mewah, akan tapi, karena dia yang mengerti hakikat kemuliaan adalah, di saat saya tidak mendirik kepada dunianya sang raja, saya datang bukan mengharap apa-apa. Saya datang atas perintah daripada pemimpin-pimpinan saya Untuk menyampaikan kebenaran Maka itu menjadi wibawa Ustadz wibawa Kita kepada istri wibawa Kepada suami wibawa Kepada tetangga wibawa Karena apa? Kita mengerti hakikat kemuliaan bukan di baju Makanya kalau sudah orang memuliakan orang karena bajunya Sebetulnya apa? Dia telah menghinakan dia nilai yang dirinya adalah di baju Kalau orang melihat orang lain hanya melihat dari mobilnya maka sebetulnya dia telah menilai dirinya kemuliaan dirinya hanya senilai mobil padahal kemuliaan bukan di situ hakikat kemuliaan adalah kemuliaan di hadapan Allah sehingga kalau orang sudah faham kemuliaan di depan Allah di hadapan Allah dia sudah tidak peduli apakah dia pakai mobil mercy atau pakai angkot atau pakai baju yang bermerek atau tidak bermerek apakah sarungnya merek BHS atau SSS sama tidak akan pusing urusan itu semua dan itu hakikat zuhud zuhud itu adalah yang orang sudah tidak membedakan antar orang yang tidak ada pengaruhnya pakai baju yang bagus atau tidak bagus pakai mobil bagus atau tidak tidak bagus, makan di warung mahal atau warung murah itu sama itu adalah hakikat bukan berarti suhud harus kita membuang dunia kita semuanya, oh tidak kita punya anak ingin sekolah dan sebagainya, oh tidak akan tapi merendahkan uh, selera kita kepada dunia, jadi kalau ada kemauan kepada dunia kita rendahkan nah sebab hakekat kita bukan di baju bukan di rumah bukan di di kendaraan nah kemudian ini yang terakhir ini yang keempat adalah biasakan dengan kesederhanaan sederhana itu penting masya allah. gaya hidup tuh kerusak allah gaya hidup lihat mulai dari hp rumah motor ya. Maksain kredit kan. Lah, padahal capek tuh ngreditnya bayar, mahal lagi jatuhnya. Mau saja, ya. Sudah tahu gajinya pas-pasan, kalau beli kontan kan cuma 9 juta, gara-gara kredit -gara jadi 14 juta. Itu kenapa? Orang tamak ternyata bisa menjijikan buta. Belum lagi sistem kredit sekarang adalah orang yang harus terjebakkan kepada urusan riba. Rumah kredit. Padahal kalau dia memulai dari yang sederhana dan barang kredit mending saya nabung. Kalau sudah kumpul 70 juta, saya bisa bangun sendiri dan mungkin lebih gede daripada itu. Nah, ini adalah musibah. Karena apa? Keselerah gaya hidup ini. HP, macam-macam HP-nya. Macam HP ini, ganti lagi, besok ganti lagi, mikir itu saja. Gaji pas terus. Gaji tetap tidak naik-naik. Maka mau tidak mau dia akan berbuat curang, dusta dan sebagainya. Melakukan sesuatu yang haram. Kendaraan pun begitu, Masya Allah. Lah ini orang membiasakan dengan tontonan tontonan yang kayak begini, dia akan pengin urusan hiasan di rumahnya bajunya macam-macam bajunya satu orang, sekarang ada berapa belas tuh satu lemari, bajunya satu orang dahulu orang-orang mempunyai baju dua atau tiga, itu sudah merasa banyak punya baju, Sayyidina Umar seorang khalifah punya baju double, dikritik oleh rakyatnya dilepas baju Bahkan pernah suatu ketika riwayat dari Sayyidina Umar bajunya kotor dia pergi ke ke ke masjid tidak mengenakan baju sempurna. Seorang khalifah. Hei. Apakah tidak punya? Oh tidak, kalau minta kepada siapa saja bakal dikasih dia khalifah. Akan tapi karena melatih diri mereka untuk tidak terbiasa dengan gaya hidup yang macam-macam. Anak kita jangan dibiasakan dengan macam-macam mewah-mewah yang aneh-aneh, itu menyiksa. Dengan kesederhanaan makan ala kadarnya kerja yang penting halal jadi tukang sabu yang penting halal lebih mulia daripada direktur sebuah perusahaan yang haram <tuh> jadi security adalah lebih mulia jika itu security tempat yang mulia kayak masjid pesantren dan lain sebagainya daripada jadi bos di tempat yang haram jadi tukang sabu jadi pekerja di sawah adalah mulia asalkan itu benar-benar halal waktu sholat-sholat yang kasihan benar sudah di sawah, nggak sholat Jumat musibah oh, nih Allah dunia tersiksa di akhirat tersiksa di pasar capek kerinca panas gajinya cuma berapa puluh ribu nggak sholat nah utubila karena dia tidak mengerti kemuliaan, itu al-haqumutakatur dunia itu membenjakan orang lelai benar al-haqumutakatur berlal berbangga bangga dengan dunia orang fakir pun berbangga itu. Jadi hayalannya pengin kaya, kerja keras meninggalkan salat, tinggalkan ini naudzubillah. Lihat tamak itu. Itu hakikat tamak. Kalau nanti menjadi kaya pun bukan kaya yang baik orang yang semacam itu. Karena apa? Dia rela meninggalkan Allah hanya untuk dunia dan dia akan dapat dunia musibah. Dan biasanya itu mengejar kaya hidup sudah tidak ingat kemuliaan. Kita ingin sederhana, makan sederhana ala kadarnya, baju ala kadarnya, sudahlah kalau kita bisa membeli yang bagus pilih bagus jangan malu dengan sebuah pekerjaan kita pun akan mendidik orang yang bersama kita anak-anak kita dengan sederhana pergi ke pasar belanja di pasar menawar makan ikan asin belikan asin ini kerjain apa saja bisa nyangkul bisa begini laki-laki keker nyangkul nggak bisa merasa lebih hebat dari zaman Rasulullah Sayyidina Ali adalah menantunya Rasulullah tidak ada menantu yang sehebat Sayyidina Ali karena menantunya siapa menantunya Nabi paling bagus Siapa ya paling bagus yang menantu paling bagus yang menantu adalah Sayyidina Ali menikah dengan paling bagusnya wanita dunia akhirat Sayyidat Fatimah di Zahra apa pekerjaan Sayyidina Ali Sayyidina Ali punya pekerjaan adalah nurunkan kurma kalau orang zaman sekarang nurunin kelapa kayak begitu dan dah usah gengsi kayak begitu mohon ini tidak usah gengsi dia menjadikan orang nyaman hidup sekarang bermasalahnya gelarnya sarjana ekonomi masa saya jadi tukang sapu no. Perutnya tetap terus lapar enggak ada perti ofken lalu libur itu enggak ada. Tetap jalan sementara dia enggak kerja gara-gara gelarnya itu menjadikan dia gengsi kerja sana kerja sini. Akhirnya mau tidak mau harus merampok harus berbuat jahat, harus mencuri dan sebagainya. Kembali kesederhanaan hidup ala kadarnya. Kalau diberi oleh Allah kenikmatan alhamdulillah zaman sekarang sudah sangat lebih dibanding zaman dulu zaman dulu tuh makan sederhana, baju pas-pasan ingat para bapak barangkali kalau beli sarung hanya sekali kalau murah hari raya itu pun sarung ya tak tahu model apa sarung yang warnanya jreng begitu kalau sudah enam bulan langsung mengkret. ngepir ya. tidak pakai setrika itu, setrikanya dilipat di bawah kasur katanya kakek nenek itu ya itu sudah rapi begitu ya, dilipat, diprasi bantal, ditiduri, sambil tidurnya diteken-teken begitu katanya. nah <laughs> itu masyaallah, sudah nyaman tidak ada masalah. Sekarang buaya hidup macam-macam, gara-gara ini al ustaz televisi ini ibu-ibu pada pusing urusan panci, urusan baju, ah, uh, urusan odol-odol ini paling bagus, besok odol paling bagus lagi, belum habis beli lagi pancinya juga begitu, ini panci bikin burih ini panci awet, ini panci macam-macam lihat, coba li lihat pancinya ibu-ibu itu ini panci apa, panci ini panci. menuruti itu menjadikan itu kan perlu duit itu subhanallah, kita ingin kembali kepada kesederhanaan, tidak usah gengsi, kita berkata, makan apa ibu di rumah saya, makan dengan tempe Biasa, bisa enggak ngomong begitu tempe itu mahal loh, kalau kita dengan negeri Arab sana, tempe jarang. Kita makan tempe enak luar biasa kalau sudah lagi di luar negeri itu ya. Sekarang ada tempe di sana. Memang orang Indonesia itu kreatif. Barang busuk jadi enak. Tempe kan sesuatu yang busuk ya. Itu kehebatan orang-orang kita. Ya. Baik itu membiasakan dengan kesederhanaan, tolong dengan pekerjaan yang sederhana, jangan rasa malu. Nabi Muhammad itu mengerjakan apa saja, menjahit. Laki-laki jahit baju enggak bisa, kelewatan tuh. Motong bawang enggak bisa. Sudahlah. Kaya hidup staffirullah di masa saya laki-laki suruh ke dapur inalillah ya innalillah ente staffirlo ada kan kesombongan di di pupuk ini ada sebuah rumah tangga semacam itu ada memang di pupuk semacam itu laki-laki tidak boleh kenal dapur bikin malu saja ya piaskan rasulullah mengerjakan pekerjaan istri beliau beliau memeres susu beliau memberi makanan binatang ternaknya mengambil rumput untuk binatang ternak Rasulullah itu melakukan itu semua standalnya putus di disait sendiri oleh beliau beliau adalah paling bagusnya manusia kalau menyuruh orang semuanya bakal berkhidmat kepada beliau tapi beliau ingin memberikan contoh kepada umat bahwasanya beliau adalah orang yang biasa dengan kesederhanaan ditawarkan oleh, malaik, oleh oh, oh, ditawarkan oleh malaikat perintah dari Allah bagaimana kalau gunung ini aku jadikan emas paling kaya Nabi Muhammad SAW itu oh tidak Aku ingin memilih sehari lapar, sehari kaya Sehari cukup, sehari kenyang Di saat aku kenyang, aku bisa bersyukur Dan di saat aku lapar, aku merasakan sabar Itu adalah Nabi Muhammad SAW InsyaAllah kita pulang ke rumah Coba kembali kepada kesederhanaan. Kerjaan yang penting halal Biarpun kita harus kawah Jualan teh mulia daripada harus pergi jauh-jauh Adik putriku yang aku cintai Berprinsiplah, di saat aku harus Bekerja di tempat yang aku dimuliakan Oleh Allah tidak usah ngejar gaji tinggi-tinggi. Harus pergi -ke, ke negeri non jauh di sana. Tak tanya siapa yang menjaga anda. Kehormatan anda bagaimana. Pengajian anda tidak pernah mendengar. Hati semakin kersang. Kudaan semakin besar. Ternyata di sana hanya menapung untuk masuk neraka. Tidak. Ini saja insya Allah. Semoga ini uh, yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kami sendiri. Dan juga semoga uh, Allah senantiasa menjaga hati kita. Sehingga tidak... Uh, Uh, tidak terbuai dengan ketamakan yang menjadikan kita senantiasa terus fakir-fakir. Hakikat kekayaan adalah kayanya jiwa, kayanya hati. Di saat orang tidak punya banyak keinginan, itu artinya dia telah banyak tercukupi. Akan tapi di saat orang banyak keinginan, artinya saat itu telah banyak yang tidak tercukupi. Ini saja Allahu a'lam bis Hadirin Rahimakumullah, sebelum saya sedianya jawab kami informasikan terlebih dahulu, itu dari Al Bahjah Pondok Pesantren Al Bahjah untuk mengisi libur nasional Pondok Pesantren Al Bahjah mengadakan Pesantren Kilat liburan lebih bermakna bersama Al Bahjah pada tanggal 22 sampai 28 Juni dengan ketentuan pertama usia SMP sampai SMA, yang kedua peserta putra 10 dan putri 10, putri 10 orang. Tiga diambil dari pendaftar pertama. Yang keempat mematuhi dan mentaati peraturan yang telah ditentukan. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 15 Juni 2011. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 085 7 59048787 syarifah al-wafiyah terima kasih atas perhatiannya dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bapak-bapak tiga -bapak atau dua dan ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bu ya, saya mau bertanya tentang hukum main catur bu ya Karena saya dikirim SMS oleh teman saya tentang pelarangan catur. Maksudnya catur yang seperti apa, buya? Satu lagi, saya punya sahabat, dia mengajar ibu-ibu. kadang kadang dia memakai hadis. Akan tetapi dia tidak bisa bahasa Arab, buya. Gimana, buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saya mau tanya tentang surat Al-Ma'idah dengan artinya sebagai berikut pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu niat nikmatku dan telah kuridoi Islam itu jadi ajaran agama bagimu karena dengan ayat eh, surat Al-Ma'idah ini banyak teman-teman dari eh, yang berbeda pendapat itu sebagai senjata untuk ya bisa mengatakan membedakan atau dengan cara-cara masyarakat tahlilat maulid ini dengan tidak ada eh, tidak ada yang agama islam itu soalnya sudah sempurna jadi tidak perlu ditambah tambahkan terus yang kedua masalah zikir setelah sholat fardu hukumnya itu apa Bu ya karena ada teman juga yang mengatakan bahwa zikir dengan mengeluarkan suara keras setelah sholat fardu itu Hukumnya bid'ah juga Karena mengganggu orang sholat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi Yahya yang kami muliakan dan kami hormati Saya mau bertanya Masalah sholat tindakan apa yang dilakukan oleh seseorang apabila dia di saat mau sholat wajib itu karena kebiasaan terlambat misalnya mungkin karena penyakit atau kalau mungkin was-was sehingga waktu sholat telah habis tindakan apa yang dilakukan seseorang tersebut dan yang kedua yakni sikap yang bagaimana yang harus kedua orang tuanya lakukan di saat anaknya dianiaya oleh seseorang sehingga sampai meninggal dunia itu tindakan kedua orang tua dan juga saudara-saudaranya bagaimana dan yang ketiga Sebagai bendahara masjid itu kehilangan uangnya misalnya. Buya. Nah di situ sikap daripada bendahara masjid tersebut apakah mengganti atau diumumkan saja? Dan juga itu mungkin bagi yang tidak mampu dan bagi yang mampu apakah juga uh, wajib menggantinya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu yaya, semoga dalam lindungan dan rahmat Allah amin Amin. Uh, saya di sini uh, uh, ingin menanyakan suatu sedikit permasalahan uh, mengenai pribadi ya bu ya. Saya dan suami saya adalah seorang wirausaha. Berbicara tentang ketamahan, semoga Allah melindungi kita semua dari ketamakan. Amin, amin. Kami punya pekerja di mana usaha kami itu di jalan bu ya. Kami uh, memiliki usaha transportasi. Selama ini kami tidak e, mengistirahatkan dalam arti tidak pernah istirahat yang yang mana kami tentukan waktu istirahat untuk para pekerja. Tapi e, jika mereka menginginkan istirahat hanya kehendak hati mereka sendiri. Permasalahannya di sini e, ada beban di hati kami di saat hari Jumat bu di mana kam, e, suami saya tentunya melaksanakan sholat Jumat setiap Jumat. Tapi para pekerja di mana di jalan kami tidak mengetahui apakah mereka menjalankan sholat atau tidak. Apakah dosa-dosa mereka itu yang meninggalkan sholat itu kami juga hmm, ikut menanggungnya. Di mana kami adalah partner eh, antara pegawai dengan majikan. gitu. Eh, dan itu saja Bu ya, mudah-mudahan menjadi solusi buat saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Bismillahirrahmanirrahim Karena waktu mungkin, yang pertama adalah main catur. main catur adalah permainan yang pada dasarnya adalah mubah jika menjadi haram, haramnya karena haram ma'aridi, karena sesuatu yang datang Misal Dibarengi dengan perjudian Kedua Yang menjadikan orang itu lalai dari Kewajiban Lalai dari kewajiban Maka di saat permainan catur itu ada perjudiannya maka itu haram jelas karena perjudiannya bukan karena caturnya atau permainan catur itu menjadikan orang itu lalai kewajibannya caturnya di gardu istrinya nggak pernah ditemani di rumah nih ini termasuk ini ada lagi sholat ketinggalan Na'udhu Billah lah kalau semacam itu jadi haram tapi kalau anda catur sesaat-sesaat, memang itu adalah pekerjaannya orang pengangguran. Ya, dimaklumi namanya pengangguran. Coba dia mengerti makna berzikir kepada Allah daripada bercatur lebih baik saya berzikir. Cuma ya biar memang sekarang zamannya pengangguran. Nah Yang penting tidak sampai berjudi, tidak zina, nah, tapi tetap kita harus membuat peningkatan. Tentunya kalau habis ngaji jangan sampai catur, kurang pantas nanti. Ya, jadi pada dasarnya catur adalah permainan yang lainnya untuk mengasah akal dan sebagainya selagi tidak ada barengi dengan judi maka itu adalah tidak haram kalau haram mutlak tidak ada dasar yang demikian itu permainan begitu kok haram mutlak tidak ada Enggak. jadi menghukumi sesuatu itu harus dikembalikan kepada asalnya asalnya adalah mubah itu hanya permainan orang mengasah kecerdasannya tapi kalau sampai meninggalkan waktu sholat hati-hati kalau sampai meninggalkan pekerjaan hati-hati cuma ada pekerjaan yang lebih manfaat orang cerdas itu akan berpikir manfaat atau tidak catur paling banter kalah menang kan akan tapi kalau orang belajar ilmu akan manfaat ada orang punya hobi catur sama mancing ada tidak yang mancing tidak usah tersinggung kalau dapat ikan kirim ke pondok cuman sholat tapi sudah kita zamannya yang penting sholat sajalah jangan ribut sama istri mancing ribut sama istri ributnya dosa itu ya baik ada catur-catur tidak beda dengan urusan mancing mancing hobi ya bukan kalau mancing karena nafkah mah jadi pahala mancing hobi dapet ikan ini buang ikan buang hobi dua jam tiga jam empat jam itu ajib di rumah itu kamarnya ada nyamuk satu saja ribut sama istri di sungai digigit nyamuk 10 tenang saja itu gara-gara cintanya pada pancing tuh nah ini sudah bermasalah kayak begini-begini ada catur juga begitu tolong kalau bercatur tuh jangan sampai Uh, berlebih-lebihan sampai keluarga tidak sempat mendapatkan kasih sayang, tidak dapat sentuhan, lebih baik kita bercangkrama dengan anak dan istri, itu adalah keindahannya. kemudian juga kalau bercatur itu, kalau sudah lah. kemudian yang ketiga yang menjadikan haram kalau catur itu menjadi permainan yang jadi ciri khasnya orang Fasek kalau di tempat itu tidak menjadi ciri khasnya orang Fasek, catur adalah permainan biasa tidak banyak orang melakukan judi tapi kalau setempat orang catur catur itu adalah judi maka itu sudah kebiasaan orang fasek maka kita tidak boleh lagi sebab kalau lagi pakai catur berarti dipikir berjudi mohon maaf kalau orang pakai gaplek itu banyak yang berjudi misalnya kalau sudah orang pakai gaplek itu gaplek ya Gaplek apa itu? gaplek bukan gaplek bukan gaplek dimakan dari dari Tenggale gaple, sudah kartu Yang ada kartu macam-macamnya itu Gambar-gambar apa itu like, Kalau kita menjadi kebiasanya orang Di tempat itu sudah orang umum Misalnya kampung tertentu Itu orang sudah biasa judi dengan gaple. Maka kita pun kalau sudah di kampung itu Jangan main itu jadi haram Sebab kalau main itu pasti dituduh orang berjudi Apalagi ustad Oh ustadnya berjudi Wah dapat teman nih Alasan dakwah nggak nggak masuk di sini. Baik, ini jadi kalau sudah menjadi jelas, jadi menjadi haram karena aridi karena hal yang lain bukan pada dasarnya permainan catur itu adalah haram. Kalau ada orang main catur masih bisa membatasi itu adalah boleh boleh saja dan tidak ada masalah. Uh, itu adalah termasuk permainan ketangkasan saja. Tapi kalau sudah dibaringin dengan judi atau meninggalkan kewajiban, saya meninggalkan sholat atau itu menjadi tradisinya orang-orang yang ahli makciat orang fasik maka itu haram. Tapi haramnya karena sesuatu yang lain. Yang kedua adalah orang sering ngomong hadis. Orang oh, membaca hadis. Ada ibu ngajar hadis. Tidak harus mengerti bahasa Arab bu, tapi ibu belajarnya, ngajarnya harus ke belajar dulu. Tidak boleh ilmu tanpa guru dan gurunya yang benar. Misalnya ada guru menyampaikan diajari ilmu hadis, hadis yang pertama inamal a'malu bin niat. ibu tidak ngerti targibnya kalimat-kalimatnya, tidak apa-apa, Ibu sampaikan di rumah saya mendengar dari guru saya inamal a'malu bin niat, segala perbuatan harus ada niatnya, tidak apa-apa biar tidak mengerti bahasa Arab, karena sebetulnya bukan ilmunya ibu sendiri tapi itu ilmu diambil dari sang guru, semuanya begitu tidak harus mengerti bahasa Arab bu, tetapi yang penting hadis ini maknanya begini, diambil dari guru percaya dengan guru-guru yang bisa dipercaya, bukan guru pendusta yang suka melintir hadis, bukan, guru yang benar, hadisnya benar, orang soleh, yang anda belajar darinya, ada akhlaknya, maka anda boleh percaya dengan orang tersebut, biarpun anda tidak mengerti bahasa Arab, anda berdalil dengan, anda mengucapkan hadis pun boleh, lalu anda datangkan terjemahannya, dan itu tidak ada masalah, karena anda asalkan mengambil itu semuanya dari guru, ilmu guru. Surat Al-Maidah Al-Yamu'aqbaltulakum dinakum Wa'atmamtu'alikum ni'mati Wa'roditulakumul islamatina Agama Islam sudah sempurna Tidak perlu ditambah-tambah sepakat Semuanya Kita sepakat Tidak boleh menambah-nambah di dalam urusan agama Kita ingin tahu siapa yang menambah-nambah Itu bermasalahnya Memangnya ente tahu kalau saya menambah-nambah Kalau ente bilang saya ahli bid'ah Wah ini tidak pernah dilakukan Rasulullah Ente yang melakukan banyak tidak lakukan Rasulullah juga Menambah-nambah itu adalah satu satu ungkapan yang bermasalah bagi orang-orang yang suka membebahkan orang lain. Oh, ini memang ayat ini sama. Jadi mereka paling hafal dua ayat, eh, satu ayat dan satu hadis. Itu masalah. Nakul nakul labid artin dolalah. Nakul dolalah timfinar. Wah ini ayat hadis itu. Yang, yang ayat yang satu ini. Aliau maakwal tuhulakum tidak kum agama Nabi Muhammad sudah sempurna. Tidak perlu ente tambah. Siapa yang nambah? zikir setelah sholat bukan tambahan rasulullah yang ajari. Ya, kenapa dikatakan bet'ah ah, tadi ada pertanyaan memang ada orang Apa kalau zikir setelah sholat boleh eh suruh baca hadis ya muat inni ohibbuk wahai muat aku cinta kepadamu kul katakanlah dubura kulis sholatin setiap habis sholat Allahumma'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik katakanlah wahai setelah habis sholat Allahumma'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatika kemudian riwayat lain untuk kita baca subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW memangnya saya nambah-nambah itu ini hadis-hadis Nabi bukan nambah-nambah kenapa yang dikatakan bet'ah lah itu loh yang angkat suara itu Memangnya yang angkat suara tidak boleh dari mana ente dalilnya? Ente lebih tahu Rasulullah melarang para sahabat Nabi tidak melakukan ya enggak boleh itu ah, Ganggu. siapa yang merasa terganggu dengan dikir hanya orang yang hatinya sakit orang munafik di saat orang yang berdikir itu terganggu kecuali dikirnya yang terjurit zikr la ilaha illallah la ilaha illallah terganggu sakit Ajeib ada orang terganggu Saya pengin hujah dalil ente buka bukhari ngerti tidak sahih bukhari Dari Sa'id bin Abdur bin Abbas disebutkan inna rafa'a sawti sesungguhnya mengangkat suara bidzikri di saat berdikir Hinaian yang syarifun nazu. Tatkala orang selesai dari solat, minal waktu bati dari solat perdu, ala ahdi rasulillahi sallallahu alaiwasalam ada pada zaman Nabi Muhammad sallallam. Suruh buang itu kitab bukhari itu. Imam bukhari kurang jelas. Inna raf asauti, as raf itu gangkat, sauti suara kurang apa, kurang jelas. Suruh belajar bahasa arab. Imam Bukhari meriwayatkan inna <tuh> rafa' as-sauti bizzikri khinan yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdinnabiy sallallahu alaihi wasallam adabada zamannya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Orang apalagi banyak ada dalil mana dalilnya ente dulu dalil ente punya dalil yang berdalil itu ulama ini Imam Bukhari ngomong begitu kurang jelas bermasalahannya adalah lagi enggak senang kalau lagi enggak senang suaranya bagus katanya apa? cempreng warna bagus katanya norak bau wangi jadi bikin pusing itu kalau orang lagi tidak suka siapa yang merasa tersinggung dengan dikir hanya orang munafik ala bidhikrillahi tatmainul kulub zikir termasuk bagian daripada Al-Qur'an ada apakah dengan wa'idha kuri Al-Qur'anu fasta mi'ulahu kalau engkau mendengar Al-Qur'an termasuk mendengar zikir suruh dengar bukan maik bilang saya terganggu enggak ada ada perintah Allah kalau kamu mendengar Al-Qur'an dikumandangkan katakan saya terganggu orang munafik tapi fasta mi'ulahu ente dengar itu zikir orang-orang sakit bermasalah kita perlu berbicara dengan orang yang sejuk dalam Al-Qur'an Innama al-mu'minun orang-orang beriman adalah mereka yang zikrullah di saat iza dzikrullah di saat disebut Allah wajilat qulubuh hatinya merasa bergetar ada kerinduan wa idza tuliyat alaihim imana jika Al-Qur'an dibacakan akan tambah iman memang di dalam fikih dijelaskan kalau ada orang membaca Al-Quran ganggu orang solat maka baca Al-Qurannya dilirihkan Kalau ganggu orang solat, cuman KTP kita, kita pengen tahu baca Al-Qurannya kayak apa kalau sampai orang solat terganggu. Ini perlu ditanyakan kadar mengganggu ini kan harus ada batasannya. Bukan saja orang solat baca Al-Quran ganggu orang tidur juga enggak boleh. Cuman baca Al-Qurannya bagaimana? mikrofon atas masjid ganggu orang di luar ya tinggal tunggu dulu dong siapa yang merasa terganggu begini ahli iman atau bukan ahli iman maka jangan sampai ada sebagian masjid tidak boleh ditinggikan mikrofonnya di saat pengajian atau adhan, kenapa? ganggu orang loh. ini tidak benar begini. konser dangdut saja bebas bagaimana mikrofon masjid harus diturunin misalnya ini juga tidak benar alasannya apa yang bagaimana yang rasa terganggu kalau mang hati, tidak kami yakin ahli iman, orang yang ada iman di dalam hatinya, subhanallah ada orang tidak sholat, tidak apa kelihatan Al-Quran jatuh diangkat orang Islam tapi makfasai, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, zina mabuk dengar Al-Quran jatuh, masih astaghfirullahaladzim dicium kadang-kadang, apa itu? iman dengar Al-Quran sampai kadang-kadang ngomong begini sudah matian tipnya Al-Quran kita tidak dengar dosa loh masih ngomong begitu menghargai bukan merasa terganggu ahli iman ada satu riwayat dari Nabi Muhammad yang paling pedes telinganya dan hatinya di saat diperdengarkan Al-Quran adalah iblis ya ada lagi setan tuh kalau sudah ada orang dikir iblis tidak ya, iblis, iblis benar bukan bukan iblis, iblisan tidak nah, betul itu iblis, bukan bukan iblis kalau ada orang berdikir astaghfirullahalim, ada dikir-dikir ini Allah tidak perlu semacam itu, tolonglah ikhwan, orang berdikir bagus kalau memang dikir yang mengakulangi perempuan, kumpul, gak karu-karuan di alun-alun kegelap malam tidak ada lampu, ini laki, ini perempuan haram menjadinya, bukan dikirnya yang haram, perkumpulannya tapi kalau dirat, masya Allah, jamiah perempuan bagus baik-baik, kumpul wanita dengan wanita, lakinya pun dipisah, berzikir, haram. Suaranya pun dijaga. Ini adalah hal-hal yang sudah sangat jelas di dalam syariat kita. Akan tetapi banyak orang lain. Nah ini sudah saya jawab, kita, kami jawab masalah zikir tadi. Jadi, al-jawma'at memang betul, di dalam agama itu sudah cukup, tidak ada yang boleh nambah-nambah cuman pertanyaannya, siapa yang nambah? tunjukkan, apakah saya nambah? kalau saya nambah, tunjukkan tambahan dari mana? kok tidak ada hadisnya? inti hafal hadis berapa? hadis itu ribuan, kita bukan kutub musita saja ada munusah, nusah, nusah, naf, ada musnah, namam abad bihandal ada musnah, nabi syaibah ada musnah, Imam zaid bin Ali ada musnah, Imam syafi'i masih banyak kitab hadis yang nyebut namanya saja saya belum hafal apalagi isinya Nyebut namanya judul kitab hadisnya saja belum tahu, apalagi isinya. Dikit-dikit ngatakan bid'ah musibah umat terpecah belah sehingga dulu pengajian ramai jadi tidak ramai musola ramai ramai. Terawih dulu mah penuh sekarang jadi dua baris. Kenapa? Yang satu ahli neraka, ya musibah. Jadi itu adalah umat ini. Kemudian was was. Ini kalau sudah ngomong was was emosi juga kadang-kadang saya itu waswas -was itu Allah Imam Ghazali emosi Imam Ghazali bukan emosi, paling marah orang waswas -was itu adalah diantara dua wilayah satu bodoh dengan agamanya atau dia itu orang dungu suruh milih gak enak semuanya orang waswas -was. gak bodoh atau dungu bodoh atau dungu ya. sudah sholat bilang kayaknya belum sholat lihat aneh gak Sampai keluar waktu dari sholat. ingin dapat pahala gitu ya. Emang ini, ini yang ditanyakan bukan dia. Bukan bukan yang tanya ini. Sampai keluar dari sholat. Dan ini kan sakit. Sholat duhur. Dan memang Allah. Wudhunya bihur. Musim dingin capek. Allah. Kalau orang tidak was-was. Satu gelas cukup untuk wudhu. Nyaman. Ilmu. Punya ilmu. Cukup. Jadi was-was itu karena tidak punya ilmu. Bahkan Imam Wazali langsung mengatakan. Biarpun orang itu alim kayak apa. Kalau was-was jadi bodoh. Selesai itu begitu kan aja bodoh bodohin saja biar hilang waswasnya. Hey orang bodoh, begitu. Karena tuh merusak ibadahnya dia dan tidak akan bakal khusuk, kalaupun sholat. Allahu Akbar. walhamdulillah walhamdulillahikatiroh. Kok basah kaki saya kena apa? Ini orang China. Waswas itu nyeksa. Jadi tidak jangan diberi kesempatan. Syaid Ahmad bin Hasan alatas orang alim besar. Ada orang waswas -was nacis. Oh ya sudah besok datang ke tempat saya waktu sholat ada kotoran, ada onta, ini ada kotoran onta sudah, kamu sholat di sini, gak boleh sholat di atas imam, kenapa selesai, sudah sholat di sini terus gimana, sholat di sini sholat di atas kotoran onta Allahu Akbar bingung dia sholat saya gimana, sah, gak usah diulang kok sah menurut madhab malik, ini gak najis, ngerti gak? jangan sok pinter sudah, beres, selesai besok was-was lagi enggak, Imam Zudha, kalau was-was sholat di sini, enggak boleh sana-sana kalau sholat-sholat, suruh sholat di kotoran kambing nanti itu adalah was-was itu penyakit karena jahil, bodohnya, enggak punya ilmu enggak punya ilmu biarpun alim ini nular loh ya, ada pernah suatu ketika ustadz kalau baca bismillah itu mesti Allah abar Biss, bismillah kaget saya itu ustadznya baca bis saya pikir ustadznya kiri saya jadi semuanya bismillah rupanya ustadznya ini adalah ahli tajwid tapi kurang fikih. sehingga muridnya itu setiap hari sudah sampai mulutnya melencar salam nih, bismillah bismillah subhanallah bismillahirrahmanirrahim selesai tidak usah direpot-repotkan takal luf itu nyaksa akhirnya semuanya kok jadi salah alhamdulillah repot semuanya mana bisa khusus Karena dia repot urusan ini waswas. Naudzubillah. Ibnu Kholzali kalau sudah ngomong waswas -was, agak diteken. Karena apa? Dijamin tidak husuk orang yang kena waswas. -was. Sebab apa? Bagaimana akan menaamuli merenungi bacaan yang dibaca? Karena dia masih mikir wuduknya, mikir bajunya, mikir ininya. <tuh> Itu kan wasilah. Kan sudah diselaskan hakikat yang kita tuju adalah sholat. Wudhu adalah wasilah. Wasilah menuju sholat. Eh sibuk di wasilah. Mau ke rumah mertua, sibuk di jalan. Belum tidak sampai ke mertua. Mikir jalan. Mikir di jalan di wasilahnya saja. Tidak sampai ke tujuan. Tujuannya adalah sholat yang khusus. Kemudian, seorang bendahara masjid kehilangan duit. Duit dirinya atau duit masjid? Kelihatannya duit masjid ya. Duit masjid hilang. Jadi begini, bendahara itu amin. Orang yang mendapatkan amanat Siapapun yang mendapatkan amanat Asalkan dia sudah menjaga pada tempatnya Dan dijaga sebagaimana mestinya Ingat Ditempatkan yang benar Dan dijaga sebagaimana mestinya Kalau ternyata hilang Itu tidak wajib mengganti Enak Sleder kuncinya ditinggal duitnya dibuka ya atau bawa teman-teman ke dalam kamarnya itu teledor dia. jadi kalau dia asalkan sudah menjaga sekan ini hubungannya dengan Allah loh ya hubungannya dengan Allah karena urusannya urusan amanah bukan domanah amanah jadi dia tidak wajib mengganti hilang ya sudah hilang makanya namanya aminus Sundu kalau dalam bahasa Arab amin dia orang yang bisa dipercaya amanah jadi kalau orang amanah itu tidak wajib mengganti Logial trader duit mestinya ditaruh di kantor kok dibawa ke rumah. Sudah disiapkan oleh panitia masjid, pengurus masjid ada brankasnya di masjid. Kok tiba-tiba hari itu dibawa pulang ke rumah hilang ganti. Karena sudah di luar tempat penyimpanan yang normal. Atau sudah dipesan setiap ada masuk tolong disimpan di bank syar'i. Ya kan? Di bank syariat, tak tanya apa, tidak disimpan-simpan karena malas dan terlidor. Bahkan kalau seandainya dia lagi pergi ke bank bawa duit tersebut, kok dirampok orang? Tidak wajib ganti. Karena apa? Dia di dalam irama ingin menjaga asalkan duitnya bukan dipamerin, Pak saya bawa duit, Pak saya maknanya. Asalkan disimpan yang rapi, dia tidak wajib menggantinya. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah seorang ibu. Ibu ada nanti pertanyaan tertulis juga ya. Ada ibu yang punya pekerjaan, pekerjaannya itu adalah di mungkin punya transportasi, punya mobil atau apa, ada sopir-sopir yang bekerja dengannya. Kaidah, semua yang bekerja di bawah naungan kita masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Semua dari kalian punya tanggung jawab dan akan ditanya oleh Allah tentang tanggung jawabnya. Tidak ada alasan Pembantu di rumah kita Kalau ternyata dia melanggar syariat Karena kita tidak mengarahkan Dan tidak menganjurkannya tabungan dosa Kalau kita punya karyawan Satu tidak sholat Ibadah haji kita belum tentu Diterima ternyata dosanya Sang pembantu ini langsung diterima oleh Allah Kita yang tanggung Karena kita membayarnya Satu Apalagi dua Makanya kalau ada orang punya pembantu atau karyawan Satu tidak sholat cukup untuk masuk neraka Biarpun kalau karyawan yang lainnya Ahli ibadah, belum tentu ibadahnya nyampe ke kita Makanya jangan sampai Kita itu merusak amal kita Karena kita membiarkan orang bersama kita Tidak sholat Pondok yang kita bangun pondok Kita bangun pondok bersama teman-teman Itu kan amal baik Tapi kalau saya biarkan satu orang pekerja yang tidak sholat Lu bisa saja saya masuk neraka Gara-gara satu pekerja yang tidak sholat Maka kalau tidak sholat tidak boleh di sini. Kalau mau bekerja harus sholat. Ini kau idah. Ini adalah luar biasa. Untung posisi anda di atas bukan di bawah. Maka manfaatlah posisi anda. Anda adalah orang yang ngatur. Anda adalah sebagai atasannya. Anda atur bekerja, taruh sholat. Anjurkan dan anjurkan, anjurkan dan anjurkan. Jangan biasa yang anjurkan harus dibarengi dengan sesuatu, misalnya, <tuh> misalnya di sarung diberi apa, sih itu dapat pahala tolong pak, ini ada sarung hanya untuk sholat, nanti taruh lagi di mobil, sarung untuk sholat, kalau sudah kotor nanti keluarin, biar saya suci, ganti lagi Masya Allah, luar biasa ini akan tersentuh hatinya, ya Allah, bos saya baik benar, sholat, harus sholat kalau tidak sholat, saya tidak akan setuju lah kalau dia ternyata tidak sholat di tengah jalan asalkan sudah ada anjuran dan kontrol itu lain, di luar kemampuan kita yang penting harus ada anjuran sholat, kalau tidak sholat awas, saya tidak ingin itu semuanya wajib, awas, jangan sampai berbangga punya karyawan seribu, tidak sholat semuanya Ah, masuk neraka bersama karyawannya bukan urusan sholat, urusan yang lainnya urusan kewajiban-kewajiban yang lainnya harus kita perhatikan bolehkah potong kuku dan potong rambut di waktu haid, boleh kalau ada orang laki haid, boleh potong rambut sama potong kuku. hanya makruh saja, boleh, boleh saja, ini juga kesalahpahaman sebagian orang belajar fikih kalau orang lagi head, kalau potong rambut, itu rambutnya harus disimpan hukunya harus disimpan tak tahunya suaminya lagi ngelabur hilang, ribut sama suami, ini tidak Cuman sunnah sunnahnya disimpan lalu dicucikan di lalu dibandingkan dulu sunnahnya, tapi tidak wajib tapi memang ada takbir di dalam kitab ada subhat takbirnya takbir yang seolah-olah mengatakan wajib dan juga pernah dikatakan oleh Imam Ghazali Masalah memot Kalau orang motong rambut waktu had harus dimandikan Dan dicuci, tapi yang yang yang benar Adalah tidak, karena apa? Kita mandi besar itu Untuk melakukan sholat Orang mandi besar itu untuk melakukan Sholat dan untuk bertawaf Dan sebagainya, coba Rambut yang sudah dipotong dipakai sholat Atau tidak? Kuku yang dipotong pakai sholat atau tidak? kita membahas masalah mandi besar di dalam bab syarat sahnya sholat bersuci dari hadas besar jadi untuk sholat yang tidak dibawa untuk sholat ya tidak wajib dimandikan. ada hadis nabi ternyata para ahli hadis tidak mengatakan hadis itu soheh kalau ada orang motong rambut waktu had nanti akan dibangkitkan nanti di akhirat dia dalam keadaan junub atau dalam keadaan had ini adalah hadis yang tidak diambil oleh para ulama jadi nggak apa-apa apalagi sudah kebesar kukunya kepanjangan ya potong-potong saja Cuman khusunnahnya dirawat dan dimandiin, dicuci apa dicubur, dicuci nanti. Sunnahnya. Tapi kalau sudah ulang, tidak usah dicari. Kalau sudah jatuh, biarin saja. Tidak usah diambil lagi. Itu saja selesai. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ala sayyidina Muhammad. Ada yang minta doa? Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahummarhamna wa la tu'adhibna wa ansurna wa la ta'dhulna wa'afina wa wa akrimna wa la wa atirna wa la tuqtil 'alaina innaka 'ala kulli syai'in Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas nikmatmu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang bisa menganggap besar apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah, sehingga kami mudah untuk mensyukurinya ya Allah. Sehingga kami akan merasa puas dengan keberpemberian darimu ya Allah. Dan jauhkan kami dari sifat tamak dan rakus Jauhkanlah kami dari sifat yang merasa tidak cukup Ya Allah Cukupkan darimu dengan yang halal Dan jauhkan kami dari yang haram Cukupkan kami dengan karuniamu Sehingga kami tidak butuh kepada selainmu Ya Allah Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mendapatkan pekerjaan yang halal rezeki yang halal Jika ada yang hadir di tempat ini Allah, yang masih, yang mendapatkan pekerjaan akan Tapi di situ ia harus melanggarmu Ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka kemudahan Untuk menyempurnakan agamanya Ya Allah, mudahkan mereka untuk menyempurnakan kebangabdiannya kepadamu Maka berikan kepada mereka pekerjaan yang bersih, halal dan penuh berkah Ya Allah, yang akan menghantarkan kepada keridoanmu Yang akan menghantarkan kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat Mudahkan segala urusan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, Ya Allah yang belum mendapatkan pekerjaan atau sebab mendapatkan rezeki, maka kirimkan kepada mereka rezeki, Ya Allah, yang baik yang halal tanpa susah payah dan berikan kepada mereka usaha dan pekerjaan yang kau ridho, Ya Allah yang kau ridho, Ya Allah, yang kau ridho Ya Allah, Ya Allah, sungguh bagimu sangat mudah, karena engkau lah yang mengayahkan semua hamba-hambamu, dan engkau juga yang memelaratkan, memiskinkan hamba-hambamu maka Ya Allah, cukupkanlah kami, jangan sampai ada yang hadir di sebab ini merasa kekurangan, dan kaya Kayakan hati kami, kayakan hati kami, kayakan hati kami ya Allah, ya Allah jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain, jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain, ya Allah, haknya orang lain, kami takut melakukan keharuman, takip kami takut melakukan dosa ya Allah, ya Allah, ya Allah hati kami, ya Allah hati kami bersihkan dari segala macam penyakitnya, ya Allah apa yang kau berikan kepada kami dari harta yang halal, maka mudahkanlah kami untuk menginfakkannya untuk yang halal. Jangan sampai kehalalan yang kami dapat akan Tapi kami gunakan untuk yang haram Ya Allah ada di antara kami Putri-putri kami ya Allah Yang bekerja Atau adik-adik kami Saudari kami Yang bekerja di tempat yang kurang mulia Ya Allah Mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad Muliakan mereka dengan pekerjaan mereka Ya Allah Dan muliakan mereka di rumah tangga mereka Muliakan kirimkan mereka Pada mereka suami-suami Yang bisa mencukupi kebutuhan mereka Sehingga mereka tidak harus sibuk Dengan urusan-urusan dunia ia akan sibuk dengan urusan pendidikan putera-putrinya Ya Allah Dan kami Ya Allah Yang hadirkan tempat ini adalah para suami-suami Berikan kepada mereka kecukupan Untuk berikan nafkah kepada anak istrinya Dengan yang halal Dengan yang halal Ya Allah Dan sungguh Ya Allah Mata kami sering tertutup Ya Allah Hati kami tertutup Seolah-olah yang halal sulit Padahal yang memberikan kehalalan adalah Engkau Ya Allah Yang maha kuasa Yang maha besar Ya Allah Ya Allah Jauhkan kami Dari segala kehinaan Di dunia dan di akhirat Ampuni segala dosa kami Ampuni dosa kami Ya Allah Jangan sisakan sedikit pun Dari dosa-dosa ini Mudahkan segala urusan kami Lapangkan rezeki kami Jika ada yang sakit Sembuhkan Yang punya hutang Mudahkanlah dalam bayar hutang-hutang kami Ya Allah Ya Allah Yang belum menikah Mudahkanlah mereka Untuk mendapatkan pasangan Orang-orang yang kau muliakan Ya Allah Orang-orang yang kau muliakan Yang menjadikan sahabat mereka Mulia bahagia di dunia dan di akhirat Yang sudah menikah Jadikan mereka hidup indah Di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mudahkan urusan rizki mereka Ya Allah untuk untuk untuk bekal menuju akhiratmu Ya Allah, menuju akhirat Ya Allah, menuju surgamu, menuju keridhaanmu Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan di saat engkau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud, dalam keadaan kami tobat, dalam keadaan kami kembali kepadaMu, dalam keadaan kami beribadah Ya Allah, berikan kepada kami semua kusnul khatimah mati dalam keadaan iman iman iman dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ila a, illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fiddunya hasanah wa fil hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala wasallam walhamdulillahirabbil al-fatihah al terima kasih dan mohon maaf mondok as selalu wabillah taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh